Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Saya ingin menikah lagi. Ana <tuk> minum dulusan. <tuk> ini siapa yang nulis ini Ustaz? <tuk> <Apa yang menulis> <tuk> <apa>? <tuk> eh, barakallahu fikum. Ustaz yang dirahmati Allah, Allah yarhamukum jami'an. Saya ingin menikah lagi. Bukan anak ya, yang tanya nih Dengan wanita pilihan saya Tetapi istri saya tidak mengizinkan Dan saya menunggu sampai istri saya mengizinkan Tapi saya masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut Allah, saya akan menanggung lagi <tuk> Ini Pak Ayah nih Yang juga mau menunggu istri saya sampai mengizinkan Pertanyaan saya Berdosakah saya yang masih menjalin hubungan tersebut tanpa ikatan yang halal menikah Berdosakah istri saya yang tidak mau mengizinkan Mohon nasihat untuk kami bertiga <tuk> Saya, istri, dan kita Nah tapi kalau melihat yang nulis ini istrinya jamaah Tulisan perempuan ini kayaknya nih ya Bingung nak jawab, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Narausul an Nabi. Yang pertama, suami, kalau ingin menikah lagi, kalau ingin menikah lagi, usahakan itu tidak menikah karena dorongan nafsu. Nikah dengan apa namanya ya? Dengan sekretarisnya ya. Karena apa? Biasanya kalau mulainya seperti itu Itu Allah tidak meriduh Karena sudah mulainya dengan cara yang Haram Dengan cara yang salah Tapi ketika orang ingin menikah kembali Kemudian dia baru mencari Ini yang insya Allah benar Insya Allah akan diri Allah Anak ingin nikah lagi Bismillahirrahmanirrahim Karena kalau orang yang seperti ini tidak akan maksa Kalau dapat Alhamdulillah Kalau yang ini kan maksa ceritanya Si perempuan itu juga siap menanti Dan biasanya istri kedua ini Atau calon istri kedua ini Lebih nurut daripada istri pertama Karena dia belum jadi istri kan Kau siap enggak nanti Kalau seperti ini seperti, Oh siap kah apa aja anak siap Itu istri Calon istri kedua Kalau istri pertama kan kadang kala Ya udah jadi istri Maka nasihat anak kepada si suami putuslah hubungan engkau dengan wanita itu Dan si wanita yang kedua putuskan hubungan dengan lelaki ini Kalau memang si suami lelaki itu niat meminangmu nanti dia akan datang meminangmu Tapi jangan berhubungan di luar pernikahan ini Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda bagi istri, terus bagi suami Menikah dengan istri kedua itu Tidak perlu izin istri Pertama, gak perlu izin Tapi jangan sampai Kau menyelamatkan Kapal orang, kapal sendiri Tenggelam Ada orang tuh lihat kapal orang Wah perlu diselamatkan nih Dia tarik tuh, deketin Eh kapalnya tenggelam dia Akhirnya dia kabur ke kapal Sebelah situ kan Maka hati-hati, istri juga ingat tidak dia tidak apa ya, karena enggak perlu izin sama istri yang pertama, tapi perlu mengambil hati istri yang pertama, ambil hatinya, paling enggak sebelum menikah itu banyak-banyak hadiah kasihkan ke istri yang pertama, sogoan lah, riswah, riswah itu riswah yang halal dia lah. Itu termasuk suap yang halal buat istri kita Terkadang apa? Istri ngomong Kak kau itu ngurusin aku gak bener Kok mau ngambil orang lain gitu? Ada Suami-suami yang gak romantis di rumah Yang suka marah di rumahnya Ya dia mungkin suka pulang malam gitu kan Maka hati-hati Dan istri yang pertama Lihatlah kondisi suaminya Jangan sampai suaminya melakukan dosa Dan kasih nasihat saling memberikan nasihat Dan sekali lagi tidak harus izin kepada Isteri yang pertama Wallahu a'lam Bissalah Ustaz